Kalau antum sehari berusaha nggak dapat apa-apa, memang mohon maaf hasilnya belum dapat diraih, belum dilihat tuh. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya Salatnya nambah tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar ya Allah, teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Hei Fulan, kamu ke mana saja? Kemarin kamu jauh dari saya, baru sekarang kamu fikir dekat dengan saya. Saya tidak ingin kasih dunia dulu, dunia itu kecil. Kalaupun di seekor sayap nyamuk sebelahnya, sebelah sayap nyamuk ada dunia itu, ada nilai yang saya kasih buat kamu deh. Tidak ada nilainya. Ya, karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu. Saya ampuni dulu dosa-dosa kamu yang kemarin.